Saatnya Anda ikuti sahabat dan solusi bersama Ustadz Reza M. Syariah.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 Berkonsultasi mungkin atau juga untuk menyentikan sesuatu hal terkait tentang tema di pagi hari ini Tapi sebelumnya saya sapa dulu Ustadz Rizim Sarif Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Haril <laughs> Baik ya ini pertemuan Senang saya selalu ditemani beraneka ragam <laughs> <laughs> <laughs> Mbak Minta lagi di luar kota ya mas juga ada kegiatan yang nggak bisa hadir mm -hmm. di sini saya hadir teman-teman saya ya iya. mungkin tambahkan lagi mas Yaitu kita akan terima juga lewat SMS 0812 sebentar saya catat nah, mm -hmm. 809 Uh, uh -huh. 7301 Nah, khusus untuk nomor ini, Mas Haril uh -huh. Jadi kita bisa menerima SMS ini 24 jam 24 jam kalau Takutnya yang ini Takutnya nanti nomor yang tadi Dia tidak sempat kita bahas uh -huh. Tapi insya Allah itu langsung masuk ke daerah Ke nomor handphone saya uh -huh. Sehingga nanti saya bisa jawab Anytime Oh gitu Jadi tidak <laughs> hanya ter, uh, terpatok di satu jam saja di Betul Di dunia, luar dari ya. pertemuan pun tetap dia bisa ngirim pertanyaan-pertanyaan Jangan lupa sebutkan nama dan domisilinya Ini penting sekali untuk database Rasa FM sendiri hmm. Hmm. Jadi uh, ketik nama dan juga domisili dan juga pertanyaannya ya. Ke 0812 809 iya. iya itu 24 jam Nah tadi di awal nih Ustadz ya uh, Kita memutarkan satu lagu dari Andra Entebengbon dengan Hitamku, hitamku. Hmm. Iya Hitam, ada apa dengan hitam pagi-pagi ini? Hidup ini adalah pilihan mm -hmm. ya Manusia tidak bisa dilepaskan dengan pilihan mm -hmm. Life is choice, kita mm -hmm. adalah hidup pilihan Tetapi mm -hmm. di dalam memilih ini kan kita ada beberapa beberapa kemungkinan ya Ada mm -hmm. beberapa probabilitas mm -hmm. Yang pertama kita bisa memilih semuanya mm -hmm. Yang kedua kita tidak memilih sama sekali Iya yeah. Yang ketiga kita harus memilih salah satu. Nah diantara ketiga itu yang paling logis dan realistis adalah yang ketiga. Yang ketiga kita tidak bisa memilih semua. Iya mm -hmm. kan kita, kita tidak bisa memilih satu. semua gitu kan. Misalnya Mas Heril dihadapkan satu satu uh, uh, satu dan tiga masalah sekaligus ber, bersamaan gitu kan mm -hmm. antara memilih melanjutkan ke S 2 atau menikah. Atau bekerja di perusahaan Tiga-tiganya penawaran itu bareng gitu Benar sekali Pinginnya sih sambil kuliah S2, sambil terima kerja, sambil, sambil menikah, menikah ya yeah. Tapi kita harus ambil prioritas gitu mm -hmm. ya Kita harus ambil salah satu Whatever your choice, apapun pilihan Anda Saya tidak pernah persoalkan Itu adalah hak Anda, it's your right mm -hmm. Tapi tolong, saya hanya mengingatkan reminding Siapkah Anda dengan resiko dan konsekuensi akibat yang Anda pilih itu Nah justru Kalau ya, Anda memilih ya. hitam Ya siap nggak dengan menjadi orang yang dianggap hitam? Mm -hmm. <laughs> kalau anda mau korupsi, siap nggak anda ya. dengan konsekuensi menjadi seorang koruptor? Mm -hmm. Tidak hanya dihukum di dunia, tapi di akhirat anda boleh selamat dari KPK, mm -hmm. tapi nanti di pengadilan akhir anda nggak bisa selamat. Iya, <laughs> tidak ada ini ya tebang pilih ya. Iya, <laughs> tebang pilih. <laughs> Jadi intinya kalau misalkan sahabat Rasuod di pagi hari ini sudah bangun tidur, kemudian dilematis dengan banyak pilihan, Betul. pasti itu banyak sekali dan sahabat Rasuod yang sedang mengalaminya. Pilih di antara mana nih yang diprioritaskan Kemudian yang berbebot mana nih? Atau juga justru mana yang harus dikesampingkan nah, dulu gitu nah, kan. Nah, akibat kegamangan dalam memilih inilah muncullah satu satu sifat mm -hmm. yaitu bersedih hati. Wah. Wow. <laughs> Donbi set. Hari ini kita bicara Donbi set. Jangan mm -hmm. pernah sedih ya. Mm -hmm. Sedih secara tabiat itu manusiawi, tetapi mm -hmm. kalau sedih yang sampai berlarut-larut membuat Anda kehilangan idealisme, kehilangan masa depan, kehilangan optimisme. Maaf. Mm -hmm. Jangan sampai kesedihan kita memupuskan harapan yang kita ingin capai Iya, kadang gini juga ya hey Ustadz ya Kalau misalkan kita diantara banyak pilihan tersebut Ujung-ujungnya kita bingung memilih dan takutnya memilih yang salah Nah mendingan uh, off aja deh Kemudian kita bersedih, kemudian kita down Iya Untuk menaik uh, lagi untuk ke jenjang berikutnya reda-reda susah gitu. Padahal kita tidak memilih atau kita merasa down Tidak akan merubah mm -hmm. kenyataan yang kita hadapi kan mm -hmm. Misalnya, maaf, kita kehilangan orang tua kita mm -hmm. Yang sangat kita cintai, kehilangan ibu kita Iya mm -hmm. Dengan kesedihan yang kita lakukan, tidak akan beruang menjadi hidup kembali kan? Mm -hmm. Atau misalnya kita di PHK dari satu perusahaan Tidak dengan sedih itu membuat kita diterima lagi di perusahaan itu Justru perusahaan itu malah melihat Kok Anda ini lemah sekali pribadinya Malah kalau misalnya ternyata dia Terima kasih Bapak Dengan Bapak memecat saya Berarti Anda memberikan kesempatan saya untuk bekerja di perusahaan lain Wah boleh juga Saya nggak jadi pucatan Anda Sangat optimis sekali ya Seperti ini saya cari di perusahaan gitu kan Dan jarang-jarang seperti itu juga Iya jarang gitu loh Kita nggak usah takut Itu sebabnya Mas Heri ini ada kata-kata Bersedi ini ada kaitan dengan salah satu buku yang cukup terkenal ya, namanya mm -hmm. Dr. Aid Al-Korni. Al mm -hmm. La Tahzan enggak? Kan? <laughs> La Tahzan. Ya. Jadi sebenarnya itu diambil dari satu dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan, Nabi, uh, dengan uh, Abu Bakar al-Siddiq. Mm -hmm. Ya, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar al-Siddiq ketika hijrah ke Madinah. Mm -hmm. Itu mampir di Gua Thaur, kan? Mm -hmm. Itu dalam kondisi yang sangat tegang, ya, mencekam. Ketika Abu Bakar itu tidur di pangkuan Rasulullah, itu melihat ada ular. Mm -hmm. Kemudian orang kafir itu udah di atas, Pak. Tinggal nengok sedikit aja, tuh pasti ketangkep, tuh, Nabi Muhammad. Banyak sekali cobanya. Ya, situasi sangat genting, ya. Sangat genting. Saya bisa bayangkan bagaimana ngerinya, bagaimana khawatirnya. Abu Bakar bukan ngeri terhadap dirinya celaka tapi dia khawatir jangan sampai Nabi ini ya pemimpin kena, ini, ya, ini kena gitu loh hmm. mendingan saya yang pasang badan deh gitu hmm. tapi apa yang terjadi ketika itu Rasulullah Saking gak bisa berbuat apa-apa Abu Bakar menangis dan tangisan itu sampai membangunkan Rasulullah Dan Rasulullah melihat uh, Abu Bakar dalam posisi mencekam itu Keluar kalimat yang sangat fenomenal mm -hmm. La tahzan inna innallaha ma'ana Jangan kau bersedih, jangan kau berduka Sesungguhnya Allah bersetak kita Nah ini kalimat luar biasa oh, ini Simple tapi benar-benar dalam banget Apalagi ya Apalagi ya, mengeluarkan kalimat ini kan bukan sembarang orang gitu mm -hmm. ya Karena bisa saja Mas Yairul ada satu statement yang bagus, statementnya itu powerful, tetapi tidak menjadi impact, jadi memberikan vibrasi. Kalau orang yang berbicara ini tidak punya kekuatan, gitu. Iya, kan? betul. Iya <laughs> kan? Misalnya oh. nih ada kalimat motivasi tiba-tiba di di state diucapkan oleh kita dengan satu semangat yang berbeda dengan si penulisnya, mm -hmm. beda. Iya beda. Iya kan? Kayak lagu lah mas. Mm -hmm. Misalnya ada sebuah, lagu. misalnya hitam ini mm -hmm. yang nyanyikan. Grup band saya gitu kan, hmm. ah nggak seindah searan, <laughs> karena dia yang buat lagunya yeah, gitu, dia yeah, lebih berjiwa yeah. ya, ruhnya, ada, ruhnya gitu, ada, itu ada, itu dia. Dia mengalaminya mungkin Betul. juga, jadi seperti itu ya. Ya baik, sahabat Ras FM uh, yang ingin bergabung di sini di 0817195955, mungkin anda sedang mengalami kesedihan, sedang bisa sharing. Bangkit, bisa sharing boleh bisa serik. Bagaimana sharing, cara ya? dia mengatasi, mengatasi kesedihan itu? Bisa sharing kepada yang pendengar yang lain kan, sahabat Ras hmm. yang lain. Aku sedih terus, aku lakukan ini ini ini. Ah, kita kasih hmm. komentar juga, terus nanti kita Bisa dengarkan jawaban-jawaban yang lain gitu Oh ya. gitu Jadi, ya Tidak hanya segera nanya ya? ya Tidak hanya menanya Tapi juga kalau misalkan Ada punya tips tersendiri uh, Terkait tentang Kalau sedang lagi bersedih Apa nih solusinya Atau Saya sudah menjalankan Berbagai macam kegiatan nih Nah Bisa gabung di 0817 Atau 95955 Atau di Uh, yang langsung 24 jam nih 0812 7301, ya. gitu ya Nah balik lagi terkait tentang kesedihan Ini kan memang <tuh> uh, ada sebab dan ada akibat ya Ustadz ya. Ya? Itu gimana tuh uh, bisa seperti itu Dan kita kadang juga bisa sampai terpuruk seperti itu kenapa Baik jadi gini Perjalanan hidup seorang manusia itu seperti kita menaik dan Mengendarai sebuah kendaraan ya Mobil hmm. ya hmm. Mas Ariel perjalanan mobil ini sangat panjang dari Jakarta misalnya ke Surabaya kan nggak bisa langsung ya tanki bahan bakar itu terbatas uhum. ada saat tertentu kita harus mampir di SPBU uhum. kita untuk ngisi bensin lagi uhum. kan supaya perjalanan bisa dilanjutkan uhum. hidup juga seperti itu nggak bisa hidup-hidup kita ini panjang di dunia dan di akhirat gitu uhum. maka kita harus melewati terminal-terminal ya. ada terminal ini tujuannya apa kalau tadi mobil ngisi bensin tujuan kita di berhenti ini apa charge Charge yourself. Mm -hmm. Isi pikiran anda, isi hati anda. Kenapa orang menjadi sedih? Karena mm -hmm. tangkinya kosong. Nah, kalau mm -hmm. mobil tu sedih itu sama dengan mogok lah gitu. Oh. Ni mobil ni kau berhenti, kok nggak jalan-jalan lagi. Iya, mesinnya habis. Bagaimana? Nggak sempat diisi tadi, gitu kan? Mm -hmm. Nah, sama. Kenapa orang ini menjadi sedih? Kayak berhenti dia melakukan aktivitas. Ah, aku lagi sedih lagi nggak mood, lagi bete misalnya. Terus nggak mau melakukan apa-apa. Berhenti gitu. Nah mm -hmm. berhenti kan mogok? Kenapa? Mm -hmm. Dia kurang pengisian. Yeah, yeah, yeah. Pikirannya nggak diisi, hatinya nggak diisi. Jadi ini nggak punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan gitu. Hmm, jadi kosong gak jadinya hampa soal. gitu ya. Nah tinggal saya. akhirnya apa? Meratapi diri gitu. Sudah sedih aja bisa dilakukan. Nggak bisa lakukan apa-apa, sedih aja gitu kan. Aduh, apalagi udah ada di masalah di rumah, di jalan juga macet sekarang e, gitu kan. Aduh, bingung deh jadinya ya. Baik sahabat RAS FM, dan pastinya tetap semangat di pagi hari ini bersama sahabat dan solusi, bersama Ustaz Rizia M. Syarif. Dan tema pagi hari ini adalah lata Zain. jangan bersedih. Memang sih kalau ngomong gampang ya Ustaz ya. Yeah. Jangan sebenarnya. Yeah, iya yeah, iya yeah. iya. <laughs> jangan bersedih gitu gini gini. gini Tapi kan untuk mempraktikkannya atau misalkan untuk mungkin kalau kita suka memberi saran kepada teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang sedang ada masalah, sedang dirundung sesuatu hal gitu, gampang sekali. Oke, okay, ada kalanya kita hmm. eh, sebaiknya kita mulai eh, klas klasifikasi dulu ya. Mm -hmm, sedih itu ada dua macam. Oh, ada dua eh, macam. Mm -hmm. Sedih merasakan tabiat Mm -hmm. Kemudian sedih karena syariat, ya. Tabiat kalau kita sedihnya syariat. karena tabiat itu manusiawi, mm -hmm. bahwa setiap orang ditinggal orang yang dicintai itu sedih, itu wajar. Mm -hmm. ya. Tapi kalau syariat, orang yang sedih itu mengakibatkan dia berubah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm, saya Contohnya sedih nih saya sedih ini. Kok saya ini udah susah, ya kerjaan lagi udah di PHK, mm -hmm. utang belum lunas. Mm -hmm. Allah ini nggak adil sama saya. Hmm, kecewa ya, sama ya, Tuhan seolah-olah hanya orang yang paling duka itu cuma dia doang gitu hmm. padahal itu tujuannya dibuat agar dia semakin dekat sama Allah biasanya orang dalam kondisi sedih itu menjadi semakin menjadi semakin akrab merasa akrab dengan Tuhan kan hmm. tapi kalau dia dalam kondisi senang seringkali lupa kepada Allah subhanahu wa taala jadi sedih manusiawi boleh makanya di dalam harus nah, diajarkan oleh Nabi kita Kalau kita mendatang orang meninggal Itu taziah hanya tiga hari mm -hmm. Lebih dari tiga hari Balik lagi ke kondisi semula Back to basic Kembali kepada kehidupan se sehari-hari mm -hmm. Ayo kita mulai masuk lagi Dalam keceriaan kita Dalam uh, kegembiraan kita Dan optimisme kita gitu Kambing, Jangan dibawa oleh kesedihan terus gitu Tapi iya itu tadi Kadang mm -hmm. kalau uh, Karena mungkin saking dalamnya ya Ustadz ya uh, uh, okay. Untuk membangkitkannya tuh Rada-rada susah gitu Sampai terbawa suasana okay. Berkali-kali gitu kan Ada dua pendekatan Mas Heril Gimana mm -hmm. caranya kita mencoba untuk mengembalikan recovery terhadap kesedihan itu Karena ada juga dua tipe, dua tipe manusia kan Yang hmm. pertama adalah orang yang akan Bangkit dari kesedihan itu kalau dia mendapatkan Satu hope hmm. Ada satu harapan lagi hmm. Jadi kalau kita ketemu orang sedih Memberikan harapan Dengan harapan yang mungkin harapannya lagi nol <laughs> hmm, Bahkan iya, iya, bisa minus uh -huh. Nah tugas kita adalah untuk menghibur dia Berikan lagi harapan-harapan dia Misalnya kalau dia habis cerai dengan suaminya hmm. Ibu Tidak semua laki-laki masih ada laki-laki yang mungkin lebih baik dibandingkan suami anda yang juga ingin berumah tangga dengan ibu mm -hmm. sudah itu itu adalah satu kita harus ambil apalagi kalau misalkan sedang uh, terkena trauma yeah. seperti itu yeah. ya? sampai sampai uh, tidak mau lagi deh mengenal seseorang yeah. misalkan seperti Betul. itu kan? kan tidak semua lagi seperti itu kan? Mm -hmm. gitu kan pasti ada ada dinamikanya dalam hidup ini kita kita kasih harapan gitu tapi bisa juga dengan pendekatan yang sebaliknya fear rasa mm -hmm. takut mm -hmm. memberikan rasa takut mm -hmm. gini kalau kamu Istilahnya nanti kuliah, mm heeh, -hmm. mutung nih, mm -hmm. malas kuliah. Mm -hmm. Lagi sebel sama dosanya, lagi sebel sama teman-teman di kampus. Kalau kamu mutung begini, kabur dari kampus. Bagaimana masa depan kamu? Ah, kasih ketakutan yeah, tentang masa depan. Yeah, yeah, yeah. Gimana? Apa kamu enggak kasihan sama orang tua kamu? Mm -hmm. Takut dong orang tua tuh kecewa. Dia sudah memberikan biaya dengan begitu besar mm -hmm. Punya harapan ingin kamu akan menjadi ini dan itu mm -hmm. Tapi gak tercapai semua gitu Betapa kecewanya dia sebagai orang yang pernah melahirkan kamu gitu. Mm -hmm. Jadi di otaknya itu langsung eh, ada Takut dengan ada dengan harap Dan yang menariknya Mas Erin <laughs> Itu dakwah kita, dakwah Islam itu adalah dua juga mm -hmm. Basiron wanaziro Memberikan kabar gembira dan peringatan Kabar gembira adalah surga, memberikan hope mm -hmm. Kemudian Juga memberikan kabar tentang Menjauhkan dari api neraka, peringatan Itu adalah fear mm -hmm dua-duanya ada Subhanallah loh, ini jadi ada peringatan <laughs> dibangun dan harapan dan dibangun itu. juga rasa takut kepada neraka gitu dan kan? memang dua-duanya juga uh, sangat dibutuhkan oleh manusia itu leman leman sendiri ya. ya tinggal kita manage saja sebenarnya baik kalau gitu suara so, trans FM masih terbuka lebar nih untuk anda yang bergabung di sini di delapan dua atau di nol delapan satu aduh tadi catatannya di bawah apa dimas nol delapan iya yang satu ini oh ternyata uh, tidak jadi ya Uh, boleh uh, melanjutkan terkait tentang latarjan itu sendiri Nah uh, dalam praktiknya itu sendiri se setelah kita berusaha untuk bangkit Tapi kadang ada godaan-godaan lagi untuk uh, kembali down lagi Misalkan ada uh, sesuatu hal yang bikin kita reda-reda gak nyaman gitu gimana nih Ustaz? Ya. Hidup ini selalu dikelilingi oleh berbagai macam bentuk energi Tapi energi itu cuma dua saja, energi hmm. positif dan energi negatif Iya hmm. Setelah kita bisa recovery dari kesedihan menuju kepada satu kebahagiaan, hmm. ya, kita bisa senyum kembali. Tolong kita jangan masuk ke dalam satu lingkungan hmm. atau milieu atau environment hmm. yang banyak sekali energi negatif. Hmm, gitu, maaf ustadz ada yang mau gabung dulu. Oke, okay, silahkan Dan dilanjut lagi nantinya. Yang satu ini assalamualaikum, Cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi e, Dengan Fitri di Jakarta. Fitri di Jakarta. Apa kabar mbak Fitri? Alhamdulillah. Iya, boleh silahkan langsung bergabung dengan Ustaz Reza Assalamualaikum Ustaz Reza Qumsalam Mbak Fitri silakan ya, Mbak saya Fitri saya punya masalah ya, ya. yang mau hmm. saya tanyain lebih baik saya pilih yang mana eh, lebih baik saya pilih yang, yang mana kita... gitu ya oh pilihan ini Mbak ya ada ya? dua pilihan nah, saya kan sudah diserahkan oleh suami kalau tua. saya punya satu oke okay. dan uh, sampai sekarang juga saya belum di cerai oleh suami hmm. dibikinkan surat cerai gitu tapi secara agama sudah sah. maaf sudah berapa tahun Ibu menjalan rumah tangga? udah hampir 8 tahun 8 tahun ya iya. boleh tahu sebabnya saya sudah diserahkan 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu diserahkan digantung istilah gitu ya <laughs> mm -hmm. masalahnya apa ibu nggak ya, kalau misal saya ada rezeki gitu saya ingin ngelanjutin kuliah oh. tapi kalau dengan saya kuliah dengan itu kan saya niknipin anak saya orang tua mm -hmm. ya atau saya juga bingung apa saya di situ mulai ya mulai terjadi keributan keributan ya, keributan, saya, ya. Atau saya juga atau daripada uang bekerja atau saya bikin surat ini gitu surat. Oke. Okay. Oh, gitu. Jadi eh uh, yang jadi masalah Mbak Fitri bukan Boleh tahu tujuan Mbak Fitri kuliah apa? Ya, saya kan salah satu guru TKQ, saya ingin sih kuliah Oh, ada peningkatan karir ya? Ah, ingin menambah eh ya, ilmu saya gitu. Menambah maaf, ya. jujur aja Mbak, Mbak Fitri ini jujur untuk menambah karir untuk meningkatkan penghasilan atau memang hobi, memang cinta ngajar? Cinta, insya Allah cinta saja Bukan persoalan uang ya? Insya Allah enggak Dan suami ya, punya ya. kemampuan dalam memberikan nafkah ya? Justru selama ini tuh enggak, enggak ngasih Se Oh, Oke oke. Mbak Fitri punya Quran terjemah? Ada di rumah Di rumah ya? Enggak, enggak bawa ya? Iya, enggak dibawa Oke, okay. kalau bawa bisa langsung buka Tapi enggak apa-apa, nanti kita akan kasih surat dan ayatnya nanti bisa dibaca ya Oke okay, Oke. Okay. Ayat berapa sih? Gitu Ini sambil dengerin aja ya nanti ya ini saya jawab sambil nanti nanti dengarkan nanti bisa dicatat surat dan ayatnya ya. Eh nah, cukup oh, dulu itu ya Mbak Fitri Baik. ya. ya. Oke okay. terima kasih Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. -huh. Jadi ada dua persoalan di sini. Uh -huh. Yang pertama adalah perubahan visi sebelum dan setelah menikah. Uh -huh. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi. Ya. Jadi gini, saya nggak tahu proses awalnya nikah nih Mbak Fitri dengan suaminya seperti apa. Apakah dulu sebelum menikah sudah ada komitmen bahwa uh -huh. Setelah menikah, dia fokus hanya ngurus suami dan anak mm -hmm. Sementara Mbak Fitri menyimpan hidden agenda Agenda tersembunyi yang belum sempat disampaikan pada waktu sebelum menikah mm -hmm. Aku tuh pengen kuliah lagi Pengen berkarya eh, ya, pengen ber ber ya, Ini kan dua hal yang berbeda mm -hmm. Karena rata-rata suami itu pengen istri itu menjadi ibu rumah tangga mm -hmm. Dan mendidik anak dan memang saya setuju The first school is at home And the first teacher is mother Tidak ada sekolah yang paling baik Kecuali rumah. rumah Makanya homeschooling lagi nge mm -hmm. sekarang Kemudian The first teacher is mother Guru pertama adalah ibunya mm -hmm. sendiri Tidak ada guru yang paling hebat Kecuali ibunya sendiri mm -hmm. Alaga, ala, Ada adalah satu hal yang wajar ya Mas Cyril. Mm -hmm. Kalau suaminya Mbak Fitri ini Berharap bahawa istrinya itu di rumah ngurusin suaminya dan mendidik anak dan mm -hmm. tidak berarti itu bukan karir mm -hmm. eh jangan lupa Mbak Fitri itu juga berkarir Ber di rumah tangga itu juga karir mm -hmm. kalau anda bisa mencetak seorang anak-anak yang luar biasa yang bangga siapa ya ibunya juga kan mm -hmm. nah ini yang sering dilupakan karir itu dibikin hanya di luar rumah berkarir di dalam rumah pun bisa mm -hmm. bahkan ada seorang istri yang sambil mengurus anak sambil ngurus suami dia juga bisa menjalankan bisnis home bisnis home industry misalnya dia bikin web Mm -hmm. Kemudian dia jual busana muslimah, foto-fotonya ditampilkan di web dia, di blog mm -hmm. dia. Banyak yang beli, bahkan ternyata ada sedengma, ada pesanan dari Singapura, <laughs> Seragam sampai ratusan juta. Yeah, yeah. Yeah, yeah, Luar biasa yeah. kan, yeah. tapi tidak mengganggu suami dan ini, ya, mm -hmm. itu ya dan anak itu. Itu satu. Jadi tolong ya ini ini pelajaran Bu Mbak Fitri bahwa visi itu jauh lebih penting daripada fisik beda cuma satu Pasiden huruf fisik dan fisik Ya fisik itu penting tapi artinya jauh lebih penting daripada fisik yaitu visi mm -hmm. bagaimana cara kita memandang rumah tangga kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kalau ada perubahan-perubahan tolong dibicarakan kembali mm -hmm. kita bikin satu Kesepakatan, jadi hmm. jangan langsung ambil sikap Maaf Mbak Fitri, kayaknya ini sudah langsung ambil tindakan sendiri Gak bisa, hmm. kita harus konsultasikan Bicara dengan kepala dingin Aku punya niat, ini mau kuliah lagi Alasannya ini, ini, ini, apa hmm. dampaknya? Gak bisa ngurus anak, gak bisa ini, maka dipikirkan Kalau memang masalahnya lebih bagus Ya silahkan suami itu memberikan izin tapi kalau yang tidak lebih bagus maka suami itu perintah suami itu kan harus ditaati oleh istrinya hmm. jadi yang harus pahami juga kemudian yang kedua masalah komunikasi yeah. apa sih yang nggak bisa di, diselesaikan kalau kalau dengan komunikasi itu akan selesai semua persoalan gitu seringkali kan tebak-tebakan nih yeah. saya nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran mas Hairul kan ah tebak kali dia lagi <laughs> dia ngomong ini lagi mikir ah, ngapain saya analisa-analisa yeah. <laughs> analisa gitu mendingan tanya apa sih yang sedang kamu pikirkan gitu kan yeah. begitu dia ngomong Oh tahu ini ternyata yuk kita akurin gitu apa yang kita bicarakan ini jadi negatif thinking iya eh, jadi ya. ini punya suzon kan nah. jadi persulutan seperti itu jadi mbak Fitri uh, sebaiknya itu dikembali dikembalikan lagi kalau didiskusikan di, kembali oleh suami kepada suami uh -huh. pikirkan alasan-alasannya positif dan negatifnya kemudian selebihnya itu ya jangan lupa istiqoroh juga gitu kan uh -huh. kalau saya sih lebih cenderung tetap mengurus suami dan anak kemudian untuk bisa mendapatkan pengetahuan bisa dengan short course. Pindah-sekolah hmm. kuliah. Iya. Banyak sekali kursus-kursus ya, yang ya. sekarang juga cukup menarik ya mm -hmm. dengan harga yang terjangkau dan tidak perlu waktu yang cukup panjang. Tidak Anda tidak perlu jasa kualitas lagi kualitas kan? Gini-gini kan. kan. yang <laughs> penting adalah kualitas kita, kualitas iya. hidup kita. Iya. Benar sekali. Sobat Safa masih bisa memanfaatkan waktu sampai jam 9 nanti di 8291710 atau 0817 atau 0817895955. Masih bersama Ustaz Rizam Syarif di menit ke-34 dari pukul 8 pagi. SMS seperti ya, jazizi saya tadi langsung saya buka dan ini mungkin pertanyaan juga sama dengan sahabat-sahabat yang sudah membaca dari Latihan yang yeah. uh, perlu diklarifikasi juga kali ya Ustaz atau yeah, yeah. juga perlu pelurusan juga dari list di Bekasi aku pernah baca buku dari Dr Aid bin uh, Abdullah Al Kharney tersebut di sana ditulis Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu apakah itu, apakah itu tulisan yang salah atau memang seperti itu ya tulisannya nggak salah tapi mungkin konteks ceritanya yang harus kita pahami mm -hmm. ada orang se seorang kehilangan ku kuda jadi dia mengikatkan kudanya itu tidak kuat akhirnya mm -hmm. kuda itu kabur kan pada itu kuda sayangan dia dan mm -hmm. satu-satunya -satu yang, di, satu yang dimiliki oleh dia sampai masuk ke dalam hutan mm -hmm. Kemudian yang punya kuda ini cari-cari Sampai mentok Artinya sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Akhirnya dia Demi menyenangkan dirinya Dia tertidur di bawah sebuah pohon Begitu dia bangun Kudanya ada di depan dia Saking girangnya dia bilang Ya Allah Kau adalah hambaku Aku adalah Tuhan Itu dia salah selangut Jadi si orang yang berdoa ini Ya Allah Kau yang benar-benar adalah hambaku Aku adalah Tuhan Maksudnya Benar lah kamu itu Tuhan gitu Sekarang Aku membuktikan bahwa Ternyata apa yang aku harapkan Benar, Benar kejadian. <laughs> Namanya juga reflektif. Ia artinya ya. ini ya, Doktor Aetoni sengaja memasukkan teks cerita ini betapa bahagianya orang mm -hmm. ketika dia sudah sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mm -hmm. Sesuatu yang dianggap mustahil, tak mungkin. Pada saya ketemu, saya nyari-nyari sama dia ketemu. Mm -hmm. Tiba-tiba melanda darat terdiri, gitu kan? Mm. berarti Allah mencarikan. Mungkin mikirnya gitu <laughs> kali ya. ya kan? <laughs> Jadi tidak salah nulis ya. Jadi itu satu kalimat yang diambil dari kisah tadi. Jadi mm -hmm. cocok konteksnya gitu. Cocok konteksnya. Dan memang mungkin dalam kehidupan Mas Ferry, kadang kita juga seperti itu juga merasa karena. Mas, uh, ada, ada satu lagi. Satu biaya, ada satu komentar ya, Rasulullah. Mm -hmm. e, orang yang berdosa, kemudian diminta ampun kepada Allah, kemudian Allah memberikan ampunan kepada dia, mm -hmm. itu kebahagiaan Allah memberikan yeah. ampunan kepada dia itu lebih dari orang yang suka ini. Iya, mm -hmm. saking bangganya, ya, kadang ya. juga mengungkapkan sesuatu. Allah lebih dari membeda. itu. Allah ya. lebih dari itu. Lebih, ya, ya, ya. lebih, lebih apa? Lebih bahagia, lebih daripada orang tadi. Kenapa? Mm -hmm. Karena Allah sangat Mencintai orang-orang yang mau meminta ampunan hmm, minta kepadanya. Minta ampunan. Nah, Baik, gari -gari. lanjut lagi. SMS makin banyak nih. <kuh> uh, ini dari, waduh ini pakai nama dari 772. Ustadz Ustaz kebanggaanku. Wow. <gifat> Ini uh, saya ada rencana nikah bulan Februari mungkin tahun depan kali ya dengan si uh, dengan inisial si A tapi belum eh tapi belum, belum terus, terang. terus terang sama keluarga. Bagaimana Ustaz meyakinkan diri saya untuk lebih yakin melangkah? Karena aku juga masih ada perasaan dengan si B dan aku masih punya kakak yang tidak ingin dilangkahi. Ustaz apa yang saya harus saya lakukan? Sekali lagi, komunikasi. Bicara lah dengan kakak, satu. Uh -huh. Kemudian bicara dengan orang tua. Uh -huh. Ya. Yeah. Bicara orang tua konteksnya gini, apa pandangan bapak dan ibu kita tentang masalah pernikahan? Mm -hmm. Punya enggak satu timing tertentu? Mm -hmm. Ah itu mah terserah kamu, kalau kamu pandang udah siap mm -hmm. dan kamu sudah merasa cukup mantap dan matang, silahkan. Mm -hmm. Wah udah dapat password udah satu tapi uh -huh. ada satu lagi yang belum ditanyakan. Nah, Tanya kakak, gimana uh -huh. kak, gitu kakak sudah siap atau belum? Aku belum siap, tapi kalau kamu mau udah siap, silahkan. Nah silahkan, langsung bismillah, jalan. Tapi mungkin argumennya hmm. harus pasti ya, jelas kali ya. Dipersiapkan dengan jelas Nah yang jadi ya. masalah dan dia tuh Belum yakin langkah hmm. juga dia masih di antara A dan B Nah <laughs> ini lebih parah lagi, lebih parah lagi. <laughs> Jadi gini sekali lagi saya mengingatkan Yang sudah kita bicarakan Heril, uh -huh. Yaitu jangan lihat pada fisik tapi visi uh -huh. Kan tidak selalu yang namanya Bungkus indah selalu isinya indah uh -huh. Jadi kita harus mengenal lebih dalam dari, uh -huh. dari A dan B ini mana yang kamu lebih kenal Secara mendalam? Uh -huh. Jangan lihat orang itu Dalam keseharian tapi lihatlah bagaimana di rumah dia Bagaimana dia bekerja Bagaimana dia Berinteraksi dengan masyarakat Itu mm -hmm. dilihat semua gitu Sebenarnya kata Umar bin Khattab Sudahkah kau mabit di rumahnya Melihat kondisi rumahnya Sudahkah kotanya teman-teman terbaiknya Sudahkah kau berjalan Mengadakan perjalanan jauh bersama dia Sudahkah kau berbisnis dengan dia Itu kan salah satu contoh mm -hmm. Fit and proper test oh, ya. kalau ya, Maksud saya bukan berarti kamu yang melakukannya mm -hmm. Tapi kita bisa punya tim sukses oh, <laughs> betul Ada tim sukses Informan kan Coba yeah, yeah, yeah. cari tahu mm -hmm. Khadijah aja begitu mm -hmm, Menyuruh ya. mm -hmm. Menyuruh uh, me, uh, ajudannya Untuk mengetahui Siapa sih Muhammad itu Mm -hmm. Aku ada interest dengan dia gitu mm -hmm. Ternyata setelah dilihat dari semua sisi Bagus semua udah gak tengar aku Ada spionasenya juga lagi <laughs> Ada intelnya juga Tapi kadang gini juga Ustadz <tuh> uh, Kalau misalkan Ya biasa lah Kalau belum semuanya manis Bagus Tapi uh -huh. kalau setelah, setelah itu Kok bisa berubah Kayak gitu kan uh, Jadi mungkin yang ditakutkan Untuk melangkah juga Seperti itu kali ya uh, Jadi Gak disebut namanya sayang sekali ya yeah. Iya Buat yang bertanya ini Tolong nanti dibuka Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 216 Bunyinya begini Surat Al-Baqarah mm Hmm وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ boleh jadi kau men menc mencintai sesuatu padahal itu amat baik bagimu Dan mm -hmm. boleh jadi kau mencintai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu Allah lebih tahu kamu itu tidak tahu apa-apa manusia mm -hmm. Percayalah, pilihan Allah lebih baik dibandingkan pilihan kita mm -hmm. Cuma kita tidak lihat dalam konteksnya masa depan Cuma lihat yang sekarang, akhirnya sih oke okay. Tidak tahu setelah dimatau menikah, KDRT Waktu <laughs> kenalan, lembut oh, iya, <laughs> Setelah iya, ada iya, menikah, kerana luar biasa sabun, ya. <laughs> Jadi untuk uh, yakin lebih melangkah lagi itu tadi poin-poinnya yang sudah disebutkan hmm. ustaznya. ya jangan-jangan perlu juga nih ada semacam psikotest nih untuk para suami supaya tidak KDRT. Itu yang kasus banyak kasus benar. <laughs> itu penyakit katanya. Penyakit. Ah, kata penyakit. Mm -hmm. Oh, gitu berarti merasa nikmat dengan ya. uh, merasa nikmat dengan melakukan kekerasan baru melakukan hubungan. Hmm, jadi korban yeah. jadinya. Itu ya? namanya masokisme ya dalam ilmu masosisme. itu. Masokisme. Nah. Wah, itu benar-benar ini ya. Aduh, mengerikan. Saya buka lagi. Ada yang mau telpon, boleh silahkan ke delapan dua Kalau sambil nunggu telpon dari anda, boleh saya buka lagi SMS. Oh ini telpon dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Iya. Dengan. Siti Sada. Siti Sada di mana Mbak? Di Cakung. Di Cakung silakan. Aiyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya panggil Sada, apa Siti. Uh, Aiyah ya, terus. Iya. Di ya. mana Siti? gini Ustadz kenapa saya kalau menghadapi masalah selalu bersedih terus menerus dan selalu menyerah dan putus asa mm. dan kenapa saya selalu merasakan hari pengulangan saya nggak pernah tahu itu terjadi tapi yang saya rasakan hari ini itu adalah hari pengulangan saya Oh iya. Yeah, yeah. serasa Citar tuh kayak mm -hmm. sekitar 4 tahun yang lalu saya pernah merasakan hal yang sama di periode sekarang. Itu yeah. terus ya alam. Iya, yeah, iya. Yeah. Usia saya sekarang berapa, Mbak Siti? Usianya 21 tahun. Belum keluarga ya? Belum. Oke. Heeh. Gitu aja, Ustaz? Masih direkam lagi? Baik. Mbak Siti bawa Quran enggak? Uh, saya lagi enggak salat, so, uh, lagi enggak Oh, enggak megang Quran. Ya, Nanti ya. dicatat ya nomor surat ayatnya ya. Iya. Mm -hmm. yeah. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Kalau bersedih berkepanjangan dan serasa tuh kayaknya mengulang ulang, -ulang terus dengan peristiwa yang sama. Iya. Jadi sebenarnya cara berpikir kita itu sama seperti video. Mm -hmm. Jadi kalau video lama itu belum di delete, ya itu sulit jadi ada dua kemungkinan nih uh -huh. uh, Mas Firil ya, yang uh -huh. pertama adalah override. jadi kalau kita punya file file yang lama mau di kalau ditimpa dengan file baru kan terus file lama kan akan, akan mat, ketutup, yeah, ya. ketutup ya bisa dua pendekatan dengan cara memasukkan file baru atau yang lama itu di delete uh -huh. oke okay. nah bagaimana caranya melakukan rekonstruksi, rekonstruksi jadi itu uh, apa yang paling traumatis dalam itu ada namanya tekniknya uh, switch and pattern jadi apa yang paling traumatis dalam hidup Siti coba mm -hmm. diingat kembali kejadiannya tetapi pada saat sudah mulai masuk pada kejadian itu alur cerita dirubah mm -hmm. menjadi lebih positif itu itu salah satu eh, pendekatan yang pertama yaitu dengan mendilat masa lalu yang masa lalu karena itu sudah masuk ke memori nah iya, ya, kalau memorinya sudah mas masuk memori jangka panjang mm -hmm. permanen tuh mm -hmm. kalau permanen mm -hmm. itu iya. masih ada kejadian shock baru dia bisa berubah mm -hmm. itu satu yang kedua adalah overwrite timpa dengan file baru apa mm -hmm. file baru itu membangun harapan tadi tadi membangun harapan tadi dirubah jadi memasukkan film baru yang gambarnya itu, nah ini dengan apa? Dengan membangun pemikiran-pemikiran yang positif ya, husnuzon mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Misalnya yang membuat kita sedih itu lah karena kita selalu gagal dalam dalam berhubungan dengan uh, satu sese seseorang gitu loh, mm -hmm. gagal lagi, gagal lagi, nggak pernah jadi pernikahan gitu kan? Mm -hmm. Oke okay, itu. Nah sekarang kita bangun satu gambar baru. Kita film ini itu kita desain sendiri film mm -hmm. itu, tapi film yang nggak bagus. Mm -hmm. Membayangkan acara pernikahan. Betapa bahagianya saya menikah dengan si A mm -hmm. Ada gambaran tentang pernikahan Untuk bisa membangun itu Datanglah hadir dalam acara pernikahan-pernikahan Lihatlah bagaimana bahagianya Jadi, pas uh, masuk jadinya, A. Ya. Masukkan file-file mm -hmm. yang bagus Dan optimis mm -hmm. tadi Insyaallah nanti lama-lama file itu akan berkurang mm -hmm. Berkurang dan hilang Dan akan kebawa file yang baru gitu. Jadi tidak terpurok hanya mengulang-ulang masa lalu Masa lalu terus iya. ya Ustaz ya Kemudian ada satu ayat yang mengatakan mm -hmm. Boleh buat, di buat disampaikan juga tadi, buat ya, CP, tadi surat Al-Fusilat ayat 34 Al-Fusilat ayat 34 ya. Jadi bunyinya adalah diambil dari edit 33. Waman ahsanu minallahi. Uh, Waman ahsanu kaulamimandaailallahi wa amilah sawlian wa kola inanim minal muslimin. Walat aswil hasan atau walasayyah. Walat aswil hasan atau walasayyah tidak sama yang baik dengan yang buruk. Itu faabil ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Override. Hmm, Timpalah fail baru. Diterumba ditutup ditutup dengan yeah. kebaikan gitu yeah. ya. Lanjut lagi, dari telepon kita ke SMS ini juga memang uh, Tapi kenapa ya, hari ini enggak, banyak yang nggak pakai nama ya Ustadz ya? Oh iya, solusi ya, apa nih, harus diingetin nih Berdiri sahabat dan solusi <laughs> Ya yeah. uh, oh. Ini dari, ini nggak pakai nama juga dari 093 Assalamualaikum Ustadz, beberapa kali saya gagal takaruf, Tapi saya yakin bahwa Allah akan memberikan yang saya yang terbaik yang buat saya sedih adalah orang-orang di sekitar saya yang selalu nanya kapan nikah. Tapi mereka enggak pernah uh, memberikan solusi uh, solusi gitu kan. Ya minimal mencarikan jodoh yeah. dia, gitu kan. Untuk yang bertanya hmm. saya punya kisah menarik. Saya pernah bertemu dengan seorang Ibu usianya kurang lebih sekitar uh, hampir 40 tahun hmm. Kemudian saya bertanya ibu sudah berapa putranya hmm. Alhamdulillah Ustadz 15 hmm. Kaget saya kan hmm. 15 bu, ibu kan baru 40 tahun Masuk kapan, rekor ini Kapan nikahnya gitu Enggak <laughs> Ustadz, saya itu adalah anak-anak asus saya hmm. Jadi sampai dengan usia 40 lebih ini pun ibu ini belum nikah hmm. Maaf ibu, apakah ibu sudah berusaha untuk mencari pasangan Sudah Ustadz hmm. Dan saya tidak pernah menyesali Jangan-jangan memang itu salah satu rencana Allah kalau saya punya suami, belum tentu saya bisa ngurus 15 anak ini mm -hmm. 15, anak, 15 anak dua duafa ini, anak yatim ini Saya bahagia kalau Ustadz, walaupun saya nggak punya, punya suami saat ini Bukan berarti saya nggak mau bersama, saya sudah berusaha mm -hmm. Tapi saya menikmati apa yang sudah ada ini Bersama 15 anak-anak yang saya sayang dan saya mm -hmm. cintai Walaupun dia dilahir dari perut saya Tapi saya mencintai Boleh jadi, ada orang-orang mm -hmm. yang ditakdirkan Allah bersifat seperti ini mm, gitu ya? Bahwa kemuliaan kita tidak ditentukan oleh soal kita sudah punya pasangan atau belum mm -hmm. Gitu kan Bukan itu, tetapi kita ada usaha untuk mencari pasangan Mm. Tapi ketika tidak serahkan itu semua pada Allah. Hidup ini seperti main film, Mas mm -hmm. Mas Heril. Aktornya siapa kita? Sutradaranya siapa? <laughs> Allah. Jadi ikutin aja lakon yang diminta. Kadang-kadang kesal. misalnya Mas Heril jadi mm. jadi saudara. Tiba-tiba mm. ada seorang pemain gitu. Asalnya si figuran, mm. Mas Heril. Ingat-ingat dong. Kita kan teman lama. Mau susah dikasih figuran. Tolong dong, aktor utama. Maaf, anda ini tidak cocok. Ini ngotot gitu kan, nggak bisa. Yeah, yeah. Yang, yang saudara tuh saya, saya menentukan mm -hmm. gitu. Allah juga begitu. Kita nggak pernah tahu apa skenario Allah terhadap kita. Skenario Mas Hairul dan saya pasti beda. beda. Begitupun dengan teman yang tadi bertanya itu. Mm -hmm. Jadi percayalah skenario yang dibuat Allah itu pasti lebih bagus daripada apa yang kita pikirkan. Serahkan saja pada Allah. Nah, mungkin banyak yang kendala dari mm. sahabat Rasulun juga mungkin seperti itu yang mungkin uh, di usia yang matang tapi belum menikah. Dan yeah. sebenarnya mereka enjoy saja, biasa saja, dan tetap yeah. berusaha. Nah, yang jadi masalah kita katakan hidup di lingkungan sosial, oh, iya, iya. bagaimana itu. menghadapi pertanyaan-pertanyaan nah, seperti itu? itu tuh yang bikin gatel di telinga <laughs> biasanya. <laughs> kita sih santai-santai aja, tapi ini tetangga dan lain sebagainya. mas Ariel, supaya kita basah gimana caranya? nyebur ke kolam? Mm -hmm. supaya kita. kita bisa mendapatkan jodoh seperti ini, berinteraksi lah, berba dengan komunitas. Mm -hmm. probabilitasnya lebih tinggi ketimbang kita menyesali dan bersedih di rumah aja biasanya saya seumur hidup jadi jadi single. Ya jadi seorang yang single, enggak begitu. Mm, mm, mm, mm. Justru dengan ada pertanyaan seperti itu, makin dia aktif dengan kegiatan-kegiatan, ya ada komunitas-komunitas dia hadir di situ. Siapa tahu, disitulah dipertemukan oleh orang. Nah, om. Gitu. Iya, jangan iya. malah mundur, mau isolasi dari pergaulan. Ya, Justru mana, makin mbak meningkatkan pergaulan. <gak> mau ada yang melihat kalau kita ngobrol terus gitu uh -uh. kan? <gak> Dan menurunkan kriteria. Oh gitu. Jangan terlalu tinggikan kriteria. Artinya uh -huh. apa? Selama dia itu orang soleh, kemudian dia ibadahnya bagus, ya kemudian cocok komunikasi jalan. Ya soal kaya miskin, soal cerdas atau tidak Itu sambil jalan Gak bisa kita jadikan patokan Iya otomatis dia jadi stres dan Oh ya gimana saya berada di situasi ini Beliau minta emailnya Ustadz nih untuk konsultasi. Atau juga tadi Di handphone itu bisa SMS Emailnya reza.myspirit.gmail.com Reza.myspirit.gmail.com Silahkan kalau mau ngirim Boleh nanti diulang lagi di era cara ya Iya Saya buka lagi telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu Mimi di mana Bu? Di daerah Kampung Melayu. Di Kampung Melayu. Sehat Bu? Uh, iya. <laughs> Boleh silahkan. Iya, yeah, saya mau uh, assalamualaikum Pak Ustaz. Wassalamu'alaikum Bu Mimi. Iya, yeah, uh, ini saya mau tanya di luar konteks ya. Yeah. Uh, sekarang ini lagi rame soal hipnoterapi nih Pak Ustaz. Ya. Oh iya. Yeah. Uh, uh, menggali alam bawah sadar untuk yeah, ilusionis segala macam. Meningkatkan keterjelasan segala macam. Mm -hmm. Ini, uh, boleh gak sih sebenarnya dalam ya, Islam? Baik, itu? Soalnya ya. ada yang bilang itu circle hofi baik, ya. baik, baik, baik uh, Tapi memang dari beberapa kawan yang melaksanakan itu Untuk anak-anaknya terutama mm -hmm. Mereka ada perubahan dalam segi uh, kebaikannya gitu Tapi mm -hmm. saya kan khawatir gitu Takutnya nanti ada masalah dari segi akidah gitu mm -hmm. Baik, di dunia ada Quran, Megang? Uh, enggak Nanti dibuka ya Suratnya nanti saya akan bacakan uh, setelah ini ya okay. Baik, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh Hipnoterapi hmm. Saya oh. belajar ilmunya, saya belajar sebagai ilmu ya Saya belajar. Jadi saya tahu persis bagaimana cara bekerdanya ilmu-ilmu uh, seperti itu ya. Sebenarnya apa sih Ustadz? Hipnoterapi mungkin saya tahu ya, baik banyak gini. yang belum baik. Saya ha? perlu terangkan gini Boleh. Sebenarnya ada Tidak hanya itu saja, tapi ada beberapa ilmu lain Yang juga perlu diketahui, yang pertama adalah SLP. SLP SLP itu adalah Science Linguistic Program Hmm. Jadi merubah sikap manusia dengan pendekatan secara ilmiah dan logis, hmm. dengan cara melakukan dialog dialog dialog, dialog cerdas, hmm. mengadakan komunikasi secara intens dan dalam, tetapi penuh dengan argumentasi yang kuat, sehingga orang itu nggak ada pilihan. Iya ya, logis ya, ya saya harus berubah. Nah, itu. Hmm. Jadi perubahan yang terjadi itu karena intelek, ya. intelek, karena memang pikirannya dibuka. Iya lah ya. dibuka hmm. benar-benar. Iya saya nggak tahu selama ini gitu kan. Hmm. Itu yang pertama ya, Pendekatannya Pendekatan otak sebelah kiri Otak sebelah kiri dan Kemudian NLP adalah Neuro Linguistic Program Program yang berbasis pada alam bawah sadar Kalau tadi alam sadar mm -hmm. Yang dibangun adalah kesadaran Dengan mm -hmm. cara logika ilmiah dan rasional yeah. Sehingga perubahannya itu lebih permanen mm -hmm. Tapi lambat oh, ya. eh, per Kalau yang NLP perubahan. mm -hmm. Perubahannya temporer mm -hmm. Tapi cepat mm -hmm. On the spot langsung bisa berubah Kita bisa langsung praktekan kalau mau nanti mm -hmm. Bagaimana melakukan proses transaksi dengan cepat 5 menit langsung closing mm Hmm Gitu, Tapi nanti di rumah mikir lagi kenapa gue beli sama dia ya. <laughs> <laughs> itu, jadi bisa berubah lagi. Jadi Tapi saat itu diri, ya. udah keburu kan, udah keburu beli kan, uh -huh. mau balikin lagi kan kita nggak mungkin. Berarti modalnya dihipnotis gitu? kan? Iya, hipnotis, uh, hipnotis. Uh -huh. Jadi gini, alam bawah sadar itu tekniknya adalah dengan menggunakan sistem stimulus respons. Uh -huh. Ya, jadi memberikan rangsangan sehingga nanti orang memberikan respon yang kita harapkan, uh -huh. gitu kan? Itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga nanti memberikan satu sikap yang menguntungkan kita. Contoh, uh -huh. misalnya. Salah satu teknik yang dulu kita kita pernah pelajari namanya teknik mirroring mirror, ya. Mirroring, mirroring yang kan? cermin cermin eh, Jadi misalnya, semua gerakan-gerakan fisik, ucapan, intonasi, hmm. kemudian bahasa tubuh Yang dimiliki Mas Yairat, saya ikutin semua hmm. Tapi gak merasa diikutin gitu, ya? Dia nunduk, saya ikut nunduk Dia nengok, saya nengok, gitu kan dia ngomongnya pelan, saya pelan, dia ngomong keras, saya keras Pokoknya sampai semua itu sama frekuensinya hmm. Sampai satu ketika Kayak bayangan kok gitu ya Kok kayaknya, <tuh> Satreza ini kok kayaknya sama sama saya ya kalau udah sama, berarti apa? Saya nggak punya alasan untuk menolak dia hmm. Nah ini hmm. Jadi akhirnya apa yang saya omongin Terima, terima, terima Ada sugesti eh, Kayaknya dia cocok sama saya Kayak saudara kembar saya atau saya, kakak hmm. saya gitu hmm. Jadi apa yang dikasih tahu, ah, saya ikutin aja Itu namanya mirroring Mirroring Denik mirroring Kemudian dari kesemua itu dan hipnoterapi Dan juga untuk akidannya sendiri gimana? Nah ini hmm. Kalau NLP NLP sebagai ilmu bagus hmm. Tapi kalau Hanya berhenti sampai di sini Ini bahaya Jadi nanti akan menimbulkan satu sikap God is my mind Mm -hmm. Tuhan saya adalah pikiran saya. Pikiran Ini bahaya. Saya. Nah, mm -hmm. Tuhan saya adalah pikiran saya nggak boleh. Tuhan saya ya Allah gitu, bukan pikiran. Mm -hmm. Sehingga membuat orang menjadi over confidence, mm -hmm. ya terlalu percaya diri bahwa dengan cerik, dengan klik satu dua kata anda bisa closing, anda bisa sehebat notis sombong kesombongan itu muncul, yeah, kita, yeah, ya yeah, yeah. padahal bukan itu yang kita mau bangun kan kesadaran orang harus dibangun, mm -hmm. maka harus dilengkapi dengan yang ketiga MLP, MLP. Mahal Linguistic Program, program mm -hmm. yang berbasis pada alam super sadar. Mm -hmm. Jadi kesadaran orang itu tidak hanya semata-mata karena gara-gara kita mm -hmm. atau karena logika yang kita mainkan, tapi jangan lupa kesadaran juga ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan mekanisme hidayah. Mekanisme hidayah kita nah, di nanti jadi jumawa dia nantinya. Nah makanya harus dilihat ilmu ini sekaligus tiga-tiganya enggak boleh terpisah alam sadar, alam bawah sadar itu lebih banyak emosional, mm -hmm. kemudian alam yang ketiga alam super sadar, mainnya adalah spiritual. Jadi intinya nggak uh, masalah sebenarnya. Di kemas Asal. semuanya. Mm -hmm. Nah saya lihat sekarang ini terlalu dosisnya terlalu banyak di NLP-nya alam oh, bawah sadarnya, Jadi... hipnotis hipnotis. Jadi orang nggak mau kerja dong. Yes. kerja tetap jalan, <laughs> ya. ya tetap bekerja. Jangan terus yang malas, yang dengan hipnotis saja closing yeah. gitu kan nggak bisa begitu. Akhirnya yeah. membuat para sales tur tidak berus berusaha meningkatkan produk knowledge-nya, mm -hmm. tidak berusaha meningkat teknik-teknik teknik menjual. Kenapa? Dengan hipnosis bisa kok saya bisa melakukan transaksi. Oh iya, yeah. jadi malah fokus dia itu. Khawatir nanti jadi malah menipu nanti kan? Kalau cara gunakan gitu loh. <laughs> nah yang kita, yang bahaya itu adalah ketika ilusinya sudah masuk ke arah sihir. Kalau sihir itu kan sebenarnya tidak tidak merubah realitas, tetap realitasnya apa adanya. Tapi mata kita yang di, dikaburkan oleh pandangan yang dibuat oleh si pe pelaku. Hmm, iya, Misalnya, iya. saya tunjukkan kepada Mas Heril ini sebuah handphone. Tapi nanti melihatnya bukan handphone, melihatnya lain. Oh, gitu. Ini tetap handphone, Mas. Ha, ha, ha, Tetapi yang, yang berlama nah, mata catat, itu saya rubah, mindset catat. itu saya rubah, hmm. gitu loh. Wah. Wow. <laughs> itu aneh. udah kerjaan setan, majin itu udah jelas ah, dia, itu. Dia, itu dia dia. yang tapi kalau teknologi oh. misalnya dengan teknologi misalnya saya bisa menghilangkan barang dalam sekejap itu kan pakai teknologi paket gitu teknologi kan juga. selama Penangis menggunakan ya. teknologi silakan mm -hmm. dan tidak tujuannya adalah membuat kita lupa pada allah tapi kalau sudah mulai menggunakan, menggunakan di luar teknologi sudah bisa disimpulkan itu penggunaan internet jadi kalau misalkan untuk anak-anak bisa merubah kecerdasan atau gimana gitu boleh tapi ya tidak ya. dilengkapiin paketnya mm -hmm. allah yang merubahnya itu tadi ingin menyampaikan oke okay, suratnya ayat. ada di dalam quran surat 76 ayat 30 mm -hmm. ya bunyinya auzubillahiminasyaiton rojiim subhanallaharomantorohe wa ta syaun illa ayya kamu tidak boleh punya kehendak kecuali kehendak Allah. Terus satu. Mm -hmm. Yang kedua di dalam surat Al-Anfal ayat 47, "Falam taqtuluhum walakin Allahu qatalahum wa ma rumaita idh rumaita walakin Allahu rama." Bukan kamu yang membunuh mereka, Allah yang membunuh mereka. Jangan sombong. Mm -hmm. Walaupun Anda seorang seorang petarung yang hebat. Ingat, musuh Anda terbunuh bukan gara-gara pedang Anda, bukan karena senapan Anda, tapi karena Allah yang mengizinkan peluru itu menembus di sarang di, di, di targetnya gitu kan mm -hmm. Kemudian bukan anda yang melempar anak panah, Tapi Allah yang melemparkan yeah. Bukan kita yang ngeliatin suara hari ini loh mas mm -hmm. Mas Eril Allah yang membuka mulut kita Mengeluarkan suara itu Kalau misalnya Coba ngomong. Allah mingkem <laughs> Biar canggih Pokoknya dibuat mingkem kata kun bayakun kata Allah mm -hmm. Mau ngomong apa mas? Biar kita mau ngomong kata-kata yang canggih Yang hebat Nggak akan berguna apa-apa yeah. Siaran ini akan ditutup selesai ya, Sudah pamit ya Rihat <laughs> <Yeah. laughs> sebentar Sobat Rasmus akan kembali untuk kesimpulan Sahabat dan solusi akan kembali Sesaat lagi Bunda, PR-nya susah Aduh, gini aja gak bisa sih SMS tausia Hadi, bukan gitu caranya uh, SMS tausia lagi Kesabaran akan selalu berbuah kebaikan Astagfirullah Nah, gimana kalau pakai cara ini? Satu saja SMS Tausiah bisa bikin lebih baik, apalagi dua belas. Pertama di Indonesia, cuma eksis salam yang memberikan SMS Tausiah gratis terbanyak. Terbukti mendapat rekor muri, dengan dua belas pilihan tema Tausiah dari tokoh muslim terkemuka. Pilih satu, dua, atau dua belas sekaligus, bisa. Mau inspirasi bisnis islami? Kajian muslimah, sampai tasawuf, semua ada. Eh, tips cantik islami juga ada Ayo, miliki segera dan aktifkan Eksis Salam Cara baru berkomunikasi, lebih mudah, berkah, bermanfaat Makasih bunda, bunda baik deh Eksis Salam, baik ya GSM yang baik Program khusus dakwah Islamia Allah mempunyai nama-nama yang indah, maha indah Allah Rabbul Alamin Taufiyah dan Ma'izah Nasihat dan Hidayah Datang untuk kedamaian jiwa anda Alhamdulillah Kamu jangan takut Sebentar lagi akan datang Malakul Maut Israel Jangan gentar, Jangan takut Dengan cahaya sore 95,5 RAS FM Jakarta Setiap hari dari pukul 17 waktu Indonesia Barat Di RAS FM Kembali bersama kami dalam Sahabat dan Solusi Bersama Ustadz Reza M. Syarif Baik sahabat RAS FM, tiba di bagian terakhir Kebersemangan kita di sahabat dan solusi Untuk hari Selasa ini Masih bersama Ustadz Rizem Sarif Terkait tentang latazen, ternyata banyak sekali SMS-SMS yang belum sempat dijawab Dan sebenarnya ada yang mau on air lagi Tapi karena keterbatasan waktu, Ustadz yeah. boleh dikasih uh, Rangkuman dan berikiannya Iya, mungkin lihat ya, terkait ya. Zen, lebih ter banyak sekali SMS Mohon maaf nih, buat sahabat RAS FM yang dan buat SMS sudah masuk tidak bisa dijawab semua mohon maaf sekali lagi mm -hmm. bagi yang belum terjawab atau mungkin bisa meng mengirim SMS ulang kembali ke nomor langsung ke saya direct 0812 8097301 karena ini 24 jam langsung mm -hmm. saya jawab dan mudah-mudahan semua sms ini akan bisa dikirim ke email saya dan saya akan jawab lewat email mm -hmm. ya reza.myspirit@gmail.com reza.myspirit@gmail.com mm -hmm. atau bisa di-add di Facebook kami di reza Syarif, ya. Reza Reza Sharif. Sharif Reza Sharif ya, Reza Sharif Reza ya. Sharif Insya Allah di Nggak ya. pakai M -nya. Reza <laughs> Sharif Oke di bagian akhir ini saya mau kasih tips ya Buat para sahabat SM yang punya banyak masalah Atau lagi sedang bersedih hati mm -hmm. Kembangkanlah pola pergaulan tiga arah Tiga arah Nah gitu Yang pertama adalah ke atas Take berkunjunglah kepada orang-orang yang punya pengalaman, punya kematangan, punya jam terbang dalam hidup ini. Ya, mm -hmm. Dia hidup dia banghali masalah dengan jiwa besar. Kita datang ke rumahnya, ziarah, silaturahim, mendapatkan tausiah dari para ulama-ulama soleh, gitukan? Mm -hmm. Kita dapatkan dari para motivator, dari para pembicara-pembicara yang membangkitkan energi positif, mm -hmm. datangi dan dengarkan apa nasihat-nasihat mereka apa motivasi-motivasi mereka kalau nggak punya kesempatan waktu bukalah buku-buku yang bisa memangkitkan motivasi anda ya kemudian yang kedua Kesamping Samping. Share, share. Mm -hmm. Apa yang menjadi masalah Anda Kesempatan Anda Jangan ya. disimpan di dalam hati sendiri Berbagi mm -hmm. sama sahabat Anda Kalau Anda bisa berbicara dengan orang tua Sampaikan pada orang tua Anda Kalau Anda punya kakak Sampaikan pada kakak atau adik Kalau punya punya pasangan Sudah sampaikan sama suami Anda Atau sama istri Anda mm -hmm. Itu akan jauh lebih mengurangi ya Mengurangi masalah yang sedang Anda hadapi Kemudian yang ketiga adalah ke bawah Ber Giving Ya Datangi orang-orang yang miskin, ternyata ada yang orang lebih miskin daripada saya mm -hmm. Bagi, mm -hmm. sodako, infak mm -hmm. Ternyata kita berkunjung ke rumah sakit, ada yang orang yang lebih menyedihkan daripada saya mm -hmm. Sakit kritis, ya udah mau Jadi sekali waktu kita berkunjung ke rumah sakit Ya kan Nabi sudah sesuatu. ingat kan? mm -hmm. ingat-ingatlah masa kayamu sebelum masa miskinmu Berarti supaya kita ingat kayaknya apa datangin orang miskin Oh iya Supaya iya. menghargai rasa kekayaan itu mm -hmm. Ingat-ingatlah ya, sehatmu, ya kan, lihat <laughs> orang yang sakit Ingatlah masa hidupmu, mm -hmm. datang ke kuburan datang Bukan kuburan. minta wangsit, tapi mengingatkan akan kematian mm -hmm. Hmm, itu kalau udah ketiga itu lengkap, uh, lebih relate mungkin lebih itu ya. enak gitu, Itu enak gitu, enak Ke atas ke sampingan. Nah, sering kali yang terjadi maksudnya, mm -hmm. orang itu bergerak hanya satu arah. Ke samping aja tapi tidak ke atas. Ke atas juga bisa di maknanya apa? Allah, curhat sama Allah. Hmm, curhat yeah, yang paling yeah, enak yeah. tuh curhat sama Allah. Mm -hmm. Tengah malam tahajud sebelum kita sholat subuh uh, di rakaat terakhir dari witir, mm -hmm. setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya, nikmatnya luar biasa. Iya. Yeah. Jadi nah. <laughs> seperti itu ya. Uh, Simpel ada tiga yang uh, seharusnya dilakukan supaya anda tidak hmm. bersedih lagi ke atas berbagi dan juga ke bawah dan intinya itu sudah disampaikan sama Ustaz Tarijam Sahid. Kalau kurang lengkap, uh, kurang puas kalau satu jam seratus persen tidak lengkap ya. <laughs> ke 0812 -809 7301 itu langsung dilayani sama telepon atau SMS, Ustaz. SMS, saja. Nah, kalau telepon agak susah kita menjawabnya Karena nah, kesibukan kita. Kemudian jangan lupa nama dan domisili. Nama dan. Murni yang tidak ada nama kami tidak jawab langsung hmm. gitu memang Masuk harus ada registrasinya Masuk ya dirinya. langsung di DL ya jadi tidak perlu malu-malu untuk ya. uh, memakai nama tuh insya Allah lah. nah, begitu ya baik terima kasih Ustadz Mas Zia ya, sudah hadir ke Ras FM uh, setiap hari Selasa pagi dan selalu juga support memberikan motivasi kepada seluruh sahabat Ras FM Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi insya Allah. Pekan depan, insya, Allah. insya Allah melanjutkan tadi doa yang disebutkan Rasulullah mm -hmm. ya ada tujuh virus yang bisa membuat orang itu jadi terhambat untuk sukses tujuh virus <laughs> kita Wadah. baru bahas Satu atau dua Terima kasih banyak semuanya ini baru yang Hazan ya Allahumma ina auzubika min alhami wal Hazan wa auzubika min alajzi wal kasal wa auzubika min aljubni wal bukhul wa auzubika min alqolabatid dan buah kholi rizal satu pertemuan aja enggak tuntas nih untuk malah satu aja tapi terakhir sebelum kita tutup selalu kita mengingatkan para sahabat-sahabat M sukses itu penting tapi bahagia jauh lebih sukses baik kalau gitu sahaja saya Heriel pamit dan juga Ustaz Terizah terima kasih untuk ada semuanya ilahilah kawasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh